Masih bersama Wahana Musik dan Nyu Palapa Mempersembahkan lagu-lagu dangdut kembali untuk Anda Artis muda bertalenta Siapa dia kalau bukan Esa Risti Nyu Det är så